Assalamualaikum Saudara-saudaraun berita malam edisi hari ini, Sabtu 5 Agustus 2017 dibacakan Ardian Dua tiang listrik roboh dan patah tertiba pohon tumbang di Sabang. Jambu Aye limpahkan 3 napi penguras ATM ke jaksa. Pelahiran Sabang ke Banda Aceh kembali lancar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim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 Sudarun dua tiang listrik di Gampung Bateso, Kecamatan Sukakarya Sabang, Robo dan Patah akibat tertimpa pohon besar yang tumbang setelah diterjang angin kencang Jumat malam. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sabang, T. Zakari al mengatakan pohon mangga besar tumbang diterjang angin disertai hujan deras yang melanda kawasan itu. Pohon tersebut menimpa kabel listrik hingga mengakibatkan dua tiang listrik milik PLN yang terbuat dari beton, Robo dan Patah. Pohon mangga dan tiang listrik menimpa badan jalan sehingga akses jalan penghubung Batesok ke Nakai tertutup dan tidak bisa dilintasi. Arus lalu lintas dari kedua desa baru lancar kembali Sabtu siang setelah tim reaksi cepat BPPD Sabang membersihkan pohon besar yang tumbang serta melintang di ruas jalan negara tersebut. Selain menutupi badan jalan musibah tersebut juga mengakibatkan padamnya aliran listrik di kawasan tersebut beberapa jam. Saat ini aliran listrik sudah kembali normal setelah dilakukan perbaikan oleh petugas PLN. Darulun penyidik Reskrim Polsek Tanah Jambu Aye Aceh Utara telah melimpahkan 3 narapidana yang terlibat kasus pengurasan ATM ke Kejari Aceh Utara. Ketiga pelaku menguras ATM sebanyak 45 juta milik Ratna Juita PNS asal Panton Labu Kecamatan Tanah Jambu Aye pada 11 Oktober 2016. Ketiga napi penguras ATM yang dilimpahkan ke Jaksa adalah Hendrik Hutasowit, 37 tahun, asal Medan Amplas, Sumatera Utara, Riki Handoko, 34 tahun, asal Padang, Sumatera Barat, dan Rizki Hasandungan 38 tahun, warga Serdang, Begadai, Sumatera Utara. Aksi tersebut rekam CCTV yang berada di tempat ATM tersebut. Aksi kejahatan mereka terekam CCTV. Kapolsek Tanah Jambuaya AKP Tegu Yano Budi mengatakan ketiga tersangka dilimpahkan ke Jaksa Kamis kemarin setelah berkasnya dinyatakan lengkap. Selain tersangka, penyidik reskrim Polsek Tanah Jambuaya juga melimpahkan barang bukti berupa kartu ATM, buku rekening, dan juga rekaman CCTV. Zarlun pelayaran kapal penyeberangan dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya yang sehari sebelumnya sempat terganggu sebab cuaca buruk saat ini mulai kembali lancar. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Abdurani, mengatakan, membaiknya cuaca, kapal lambat KMP BRR kembali berlayar dua trip seperti biasanya. Begitu juga kapal cepat tetap berlayar sesuai trip dengan jadwal yang telah ditentukan, yakni trip pertama pukul 8 dan trip kedua pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Lancarnya kembali pelayaran penyeberangan tersebut sehubungan dengan membaiknya cuaca ketinggian gelombang di perairan Sabang Banda Aceh kini hanya 1,5 meter dari sebelumnya 3 meter. Dengan lancarnya kembali pelayaran tersebut, maka semua mobil yang tertinggal di pelabuhan sehari sebelumnya kini terangkut habis. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Garlun Pemka Benar Meriah terus memfokuskan sektor pendidikan sehingga menaikkan mutu pendidikan dari tahun ke tahun. Program berhadiah umrah akan mulai dilaksanakan pada 2018 khususnya untuk guru terutama pemenang olimpiade, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang memiliki prestasi. Bupati bener Meriah Ahmadi SE berjanji bagi guru berprestasi akan diberangkatkan menunaikan ibadah umrah.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 Jadlon sedikitnya tiga wanita dan enam anak dari keluarga yang sama di Yaman Utara terbunuh dalam serangan udara Koalisi Pimpinan Arab Saudi. Serangan udara menghantam rumah mereka Jumat Fajar. Kepala Dinas Kesehatan Distrik Mahda, Pinggiran Kota Sa'ad, Dr. Abdelillah Al-Azizi mengatakan selain menewaskan 9 orang, tiga orang lainnya juga terluka dalam serangan yang menghantam rumah keluarga Taha Al-Darafi ini. Seorang kerabat yang menolak untuk diidentifikasi mengatakan bahwa serangan ini terjadi saat keluarga korban sedang tidur. Jasad para korban telah dibawa ke kamar mayat sedangkan petugas penyelamat terus mencari perempuan yang hilang di reruntuhan bangunan. Ketika upaya penyelamatan para korban berlangsung, pesawat terbang yang diduga milik Koalisi Pimpinan Arab Saudi melayang di atas lokasi serangan. Sementara itu seorang juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi tidak menanggapi permintaan konfirmasi yang diajukan Reuters. Koalisi selama ini mengklaim tidak menargetkan warga sipil dalam operasi militer untuk memerangi pemberontak Houthi di Yaman. Info Haji 2017. Sejak belum pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi telah berlangsung sepekan dari data rilis sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu Sis Kohat pada Jumat 4 Agustus 2017 pukul 19.00 waktu Arab Saudi mengatakan menyebutkan 48.698 jamaah telah berada di Madinah. Dari total 48.698 orang yang sudah berada di Madinah terdiri dari 48.098 jamaah dan 600 petugas kloter. Mereka terbagi dalam 120 kelompok terbang yang berangkat dari tanah air sejak 28 Juli 2017 dan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Proses pemberangkatan Jamaah Haji gelombang pertama ini masih terus berlangsung hingga 12 Agustus 2017. Sis Kohat sendiri menyatakan sebanyak 20 kloter dijadwalkan kembali tiba di Madinah hingga dengan Sabtu sore. Mulai hari ini Jamaah Haji Indonesia akan diberangkatkan menuju Mekah Al-Mukarramah. Ada satu kloter yang akan diberangkatkan sebagai rombongan pembuka yaitu jamaah kloter pertama Embarkasi Medan. Sudarlun Majelis Ulama Indonesia, MUI menyebut penggunaan dana haji untuk kepentingan infrastruktur tidak diharamkan asalkan untuk hal produktif. Jika dana itu tidak dimanfaatkan bisa menjadi sesuatu yang mubazir atau sia-sia. Sekretaris Komisi Farwa MUI Asrorun Naim Soleh mengatakan masalah pengelolaan dana haji telah pernah dibahas 2012 lalu. Dalam forum itu sempat dipertanyakan tentang status dana jamaah yang belum berangkat. Dana tersebut boleh dimanfaatkan untuk kepentingan yang sifatnya produktif. Asruron mengatakan jika dana tak dimanfaatkan maka akan sia-sia dalam kondisi tertentu sebab dana tersebut dianggap potensial. Terkait syarat penggunaan dana ia menyebut harus sesuai dengan syariat dan undang-undang. Penggunaan dana haji diantaranya harus digunakan secara hati-hati.